じゃあ、今、nah, ul <笑>、サインのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサ Perang, Kak Wah, Rasulullah d a h u perang l o nak diperangi perang Mau lewat jalan apa? Hukum milik mereka Uang milik mereka Pemerintah milik mereka Semua alat peperangan milik mereka semua Kalau perangnya seperti sekarang ini Kita sekarang harus perang Menukui ceritanya k u kan kaget awan-awan Guru n g mangan t i d a k perang サインのスピあなたのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサインのサイ Pokoknya gini, gini, gini, gini, d a h Pokoknya kalau sampai besok terjadi Seperti yang dikhawatirkan Hatinya banyak umat Islam di Indonesia ini Wes, cak, tak lakonan Misalkan bagian Jogja, aku bagian Gunku gitu, wes. Dan itu cukup sederhana kok Ters, t e s ters, t e s wes Habis itu mereka akan ketakutan i n u ceritanya jadi, Wah, i n u kok ada perangawan-awan dong. Itu ceritanya Nah Ini saya ceritakan kepada Anda semua, supaya juga didengar oleh teman-teman kita. gitu ya. Kita n g g a k ngomong sara, kita n g g a k ngomong diskriminasi etnik, kita itu cuma, kalau ayam ya memang kita sebut ayam, kalau kambing kita sebut kambing, kita cuma gitu kan, tidak berarti kita sara gara-gara menyebut dia ayam.、Gitu. Nah, ini sebenarnya peringatan untuk semua n y a m b o k sudah kita bareng-bareng. Wong, Anda juga sudah menguasai semuanya gitu kok Ini negara kan perusahaan Kekuatannya kan pada modal nomor satu Tidak pada perangkat politik Perangkat politik kan cuma alat untuk Untuk penguasaan Untuk menerapkan modal-modal itu dimana-mana Dan semua kan sudah milih Anda ini Sepak bola aja sudah Anda masuki kok Keraton Jogja aja sudah Anda m a s u k Semua sudah milih Anda Anda masih kurang apa lagi? Anda seperti api yang membakar seluruh Indonesia nanti suatu hari.、Bo、sudah, sekarang bareng-bareng omong-omong dialog. Ini saya ingin beliau nanti n g o m o n g m e n g e n a i dialog. Dialog, dia duduk bersama, s e tulis a j a di kompas, duduk bersama. Orang-orang tua bareng-bareng untuk menyelamatkan. Wang, kita juga menerima semua kok selama ini kok. Kapan umat Islam menindas orang lain? Penggawaannya wang Islam kan ditindas terus, toh. Islam k a n gak punya... Tidak punya bakat untuk menindas, bakatnya itu ditindas. Tidak <laughs> begitu pinter menipu, kalau ditipu itu pinter banget. Gitu loh, kita itu, kita, kita juga tidak terbiasa mencari apa, apa namanya, ingin menjadi pemimpin dan yang kita juga tidak belajar untuk memilih pemimpin dan seterusnya lah. Masya Allah. Jadi saya ingin juga mengatakan. Bak dipikir lagi semua ini dipikir lagi, ayo duduk bareng. Jangan jangan jangan semua diambil. s e b a b tetap bukan hakmu nanti kamu berhadapannya dengan tidak tidak dengan kami loh. Ada kita ini bukan bukan penghuni tunggal di Indonesia. Kita ini bukan makhluk satu-satunya yang diberi hak untuk tinggal di bumi. Ada banyak yang lain. Ada banyak hal yang tidak kalian ketahui dan juga mungkin tidak aku ketahui. Tapi aku meyakini nya kalian tidak. カリアナカンカケントゥールアテカンアテカンオレアチェルイザーャーアチェルウムヤスタキルラヤスタキルナサーワラヤスタキルウナサータンワラワラヤスタキルンカロシダティパアチェルティタピシャィトルカンダディタピシャィアキルカンティトンダ。What is アチェルキタムダチェマカンテングンルクウカマティアン。 Saya tidak mengatakan itu salah Saya cuma ingin me, Mengentah Daburi Itu momentum Kalau momentum sudah datang Trigger itu sudah datang Maka tidak bisa ditunda dan bisa dijulukan Jadi semua yang bikin ribut selama ini empat satu a t 4 1 dua itu kan ada trigger Satu momentum Dan itu tidak bisa dibikin oleh manusia Termasuk yang terakhir yang menyangkut k a i ma'ruf a m i n Itu kan ada triggernya Itu triggernya kan tidak sengaja パンヤ a プシャンゴタン a ニーランサーラーシュペクトカケ d ィングンエフェニ i ゴヤキトプラティアダシュペクトアロマハプクルチャアロマハプク a チャアロマ a n クルチャチ t チ f n y a bisa Jibril, bisa Mikael, bisa ス n d a bisa s リル p a p カ n ル a h t e m a n t e m a n sekalian. Mumpung kita masih punya kemungkinan,、eh, kelemahan kita adalah kita terlanjur harus hidup di dalam konserasi kalah atau menang Ini kelemahan hidup Semua masalah dalam hidup itu kan kalau bisa itu win-win Menang dan menang, kalau orang Jawa menang tanpa ngasorake, kalau pun terpaksa menang tanpa ngasorake kan gitu Sekarang kita terlanjur karena hukum itu harus ada yang kalah, harus ada yang menang Sebenarnya hukum itu saat-saat terakhir itu darurat Seharusnya kalau bisa sebelumnya diselaikan secara akhlak Diselaikan secara irfan Secara kearifan Kita tidak pernah menyelesaikan secara kearifan Secara silaturahmi Tidak pernah menyelesaikan secara akhlak Kita langsung pakai hukum Akhirnya kita gontok-gontokkan di wilayah kalah atau menang Dan hidup itu tidak ada mengalahkan orang lain sebenarnya Kalau kita bertauhid kepada Allah SWT Itu teman sekalian. Nah i a a n untuk itu Ini masih ada waktu untuk bisa berdialog Masih ada waktu Saya mohon izin ya Saya tidak sebut namanya Tapi sekarang kalau dulu kan saya cuma disambati oleh segmen-segmen Segment-segment segmen, segmen. Eselon segini-eselon segini Di wilayah-wilayah kerja yang bermacam-macam Dari pekerja, Bangsa dan pemerintahan kita Sebulan terakhir ini kan Saya sudah didatangi oleh yang puncak-puncak ini Tapi satu persatu Dan itu kan mungkin hanya mau merekrut saya Atau mencari aman karena sudah ketemu saya n a h saya tidak mau karena Kalau mau ketemu bareng semuanya Kalau mau ketemu Bumega, Habib Rizik Kapolri, kalau perlu dengan Luhut dan Jokowi Semuanya bareng-bareng Saya baru mau ketemu Kalau kamu tidak mau itu dengan saya Aku ya g a k padan, aku juga k k e p i n g e n apa-apa サイエンジョビンダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ u ダーダーダーダーダーダーダーダーダー Maka saya bukan tidak menikmati dunia. Tapi saya tidak akan tersandera. Tidak akan dipenjara oleh dunia. Jadi aku itu tidak apa-apa. Aku diem a j a tidak apa-apa. Aku tidak jadi apa-apa. Saya itu kaya dianggap n i d a k ada yang tidak apa-apa. p e n g s a h a aslinya yang n i d a k ada. Yang ada itu Allah kok. Karena saya cuma diada-adakan sebentar. Untuk ganggu-ganggu sampaian. Aslinya saya tidak ada. Masa saya ada? n i d a k masuk akal bahwa saya ada. Yang masuk akal ada hanya satu yaitu. Allah swt. Kalau ada yang lain selain Allah, itu berarti Allah mengada-adakan untuk sementara waktu selama obon u t u d tadi itu. Oleh karena itu, mari kita b e r p i k i r panjang sampai nanti kita di surga bersama-sama dan kita sudah latihan nge-negi, s e a r u t k m a n e m a n e n g n e g i ya nge-negi. Nanti pulang keluar masing-masing dengan istrimu yang kamu inginkan persis. Lo h kurang pie. a チャティーナ、トラヘルシャリスプロンキタサンプリオ。カナタナマアムグー、イダアロー、ダシアン、アヤクー、アラー、ウクーン、ファイアクーン、イントロン、トロン、チプラディカン、キムバリ、トルチマハニア、トルチマニア、チャティマカアパプナリトカロチアティー、ラフラディ、クン、ファカナ。 s p artinya。 It's already done, y a n do done, yang、itu. n d a h done, having been doing sedang berlangsung. Jadi yang dijatakan ratu sedang berlangsung. Kalau Allah mengatakan enam hari, mungkin sekarang hari k e 6 m u n g k i n walau alam, tapi sedang berlangsung. Jadi ketika Allah bilang kun itu enggak terus, alam semesta jadi terus. ラマン・ウグ・パ・ウア・タ・ガ・ム・ザ・ヤン a ガ・チャリ・コニア・ア・ e イ・トゥコム・ジャン・プラン・ソン・ワ・イ・スラ l a h a t is Islam? Islam? Adalah ad an, ian,、ah、oleh bumi dan rembulan, itulah Islam. Itulah metabolisme Islam. Itulah apa? しかし、その時 s エコロギアとエコシステムは、しかし、しかし、しかし、しか e しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、u かし、しかし、し a し、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しか l しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、し a し、しかし、しかし、k かし、しかし、し i し、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、d かし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、 モハマッサー・イスラン・マカティア・ロー・ロス・ a ム・ラウ・テマ・カティア・ディクラリ・アル・アミン・ポトンガ・タンキタン・ア a ィア・アミン・ロー・シュー・ロス・ラ・アミン・シュイ・スラン・プロイド・シュー・タ・パンガ・シュー・ラ・ロー・ス・パンガ・ディクロイド・ポグランド・モハマッサー・イクロイド・モハマッサー・モハマッサー・ブ・イクロイド・クロイド・クロイド・クロイド・ イクロー・モ、ah、m マッサ a アンデ u サム・バチャ・モハマッサー・ミル m モア・パイカン・デン・ゴモリ a アニャ・マカ・マンウシア・アン・プルタトン・ドイパトン・ a ーク・フ a ルス・ロール・アム・ a ムスター・イクロー・モハマッサー・ i ハマッサー・モ a マッサー・モハマッサー・ di マッサー・モハマッサー・モ s マッサー・モハマッサ r モ Muhammad, baca lah Muhammad. Maka ikrok bukan untuk Muhammad Lewat Muhammad untuk kita p e n p u n c a k n y a ikrok Muhammad m a s u k Muhammad ikrok diriku sendiri、gitu. Ya enggak lah Muhammad t i d a k perlu baca dia Sudah, sudah sarjana u d h s a utama luar biasa Itu ya teman, teman sekalian ya Jadi mudah-mudahan Anda menjadi lebih ringan Ini e i g a k apa-apa Harus lebih ringan Kalau pulang dari KC a makin berat Walah Untuk apa anda disini belajar seimbang? Disini bukan soal ilmunya kok. Soal membiasakan diri hidup seimbang. Pikirannya, hatinya, mentalnya. Cuman itu dong kok. Dan anda gak merasakan bahwa anda ini sedang latihan keseimbangan. Maka anda tahan k o h Ketahanan anda itu kan. Apa ya kok i s a tahan ya? Ini masih lumayan mas. Ini masih kering ini. Kemarin dimana yang terakhir? Di k e r e s i k di Wanayasa, di Purbalingga, itu setelah berdiri baru tahu bahwa ternyata itu air, tuh. Jadi tadi itu duduk berjam-jam di atas air. Dan tidak ada yang berdiri kencing, pasti kencing langsung di tempat. Coba <Gun>、so, gimana a dong jalan keluarnya. Ini aura. Iya toh, mau tidak ada yang berdiri kencing kok. Tenang semua. Jadi kayak tahu ya, aku jadi guys. m a k a n y saya tidak naksir. フペイ n y a jelas ya、semua orang s e 言う i n Allah selain Rasulullah itu relatif、FPI アテヤンアンダディダスウカプリラクニャ、ア a p p a i t u アンダアンダアンダアンダンスウカ、クラパ、トゥスアンダマカンサプニャ。Lakaskaran、ウ u n d a n g s ドソンサマクラパスモ Orang tuh kalau orang sekarang tuh jadi gitu loh, orang tuh suka sekali memper- hidup dalam kesempitan saya, kasih contoh nyun s e w u y a jangan marah ya. Ada iklan yang bunyinya begini kata-katanya. Apa sih bakat itu? k e n a n a aja. Terus a d e g a n musik, terus bakat itu, eh, bakat itu tidak dikasih, bakat itu diraih dengan dua. Terus musik lagi adegan lagi terus. Kalimat berikut. n y a Bakat itu omong kosong. itulah Yang ketiga. Apa lagu? <SILENCIO> terus terakhir. Yang sebenarnya bakat adalah. Kita tidak pernah menyerah. Dan i t u Itu saking. Saking fanatiknya terhadap daya juang. Dan tidak ingin menyerah. Sampai dia menindas kata bakat. Itu namanya tekat Kalau yang tidak pernah menyerah itu namanya Tekat itu bukan bakat Kalau bakat itu sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Gimana sih anda ini Anda itu Baik ya baik Tidak usah j e l e k i n orang Makan mangga, makan mangga Tidak usah terus Jambu itu Apa sih? Tidak usah gitu l a h キトゥーンピタンカロパカティ a ゥ a ンバサロンバ a ロ a バサロン a サロンバサ a ン a サロンバサロンバサロンバサロンバサ a ンバサロ a バサロンバサロンバサロンバサロンバサロンバサロ g バサロンバサロンバサロンバ a ロ a バサロンバサロンバサロンバサロ e バサロンバサロンバサロンバサロ i バ i ロンバサロンバサロ Fahmi バサロ sudah suruh kerja keras tidak pernah menyerah n y バサロンバサロンバサロンババババババババババババババ na i ババババババババ nggak punya bakat belas パカティトゥヤティポモセカンドリサラタラカナパカティダカナストゥトゥトゥドイワンファラスナプラナスコラムシェイパピアプルパカヤスワラニヤチェタラカニャヤピーパパンキタニャスモビトゥパカカカロヨンティジャパナマニャイドナマニャテイカキュリアラリーマンダンマンダンファナティコパラテイカタニャレパカタ パカティとみんな、ローあどんだ 私は、パラシ ー, ビー・サマ ー, ー・ガン・ボビ、ザリ・ソー・ノニア・イトゥ・ナマニア・パカトゥ・パカジャン・スプランニア・アディラ・キタピラ・ポナマニラ。ロイ・キュッチュ・ミン・エタイ・カット・ヨーフォ・セラ・ヨーロー・アキ・アフィア・ドゥ・ガロシャー・アヤ・アユ・ザ・マラ・アユ・ザ・マラ・アングル・ どうなるかもしれない。 どうしたらいいんだよ、どうしたらいいんだよ、どうしたいいんだよ、どうしたいいんだたらいいんだよ、どうしたらいいんだよ、うしたらいいんだよ、どいいんだよ、どうしたらいいんだよ、どうしいうしうしたらいいんだよ、どうしたらいいんだよ、どうしたら パンガンティキニーンリタムザママラエカテドティキニーンテンアクパソニアロートワカリラキティスパイアディラクターティキアイヤングマネルポンサイトアクディラクスカーパパパランアクディラクアキュハニアンルティニア、コマスラアンダンチンタアクディラムンティヤングライト Sampai hari ini saya masih menulis yang dikompas maupun di web itu semuanya masih rahmatan alamin. Betul n i d a k Masih gandhi. Masih mahatma gandhi karena saya orang Islam ya Muhammad gandhi. Maaf <SYelacht> ya. Iya. Serta Fazal. Nanti beliau, tapi bila beliau yang mempersilahkan. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Uh, saya hanya menghantarkan saja Di samping saya ini adalah、uh, Habib Ali Alhamid Beliau ini adalah Ketua Hilmi Saya n g g a k tahu singkatannya Hilmi Hilal Merah Indonesia、yani、Hilmi itu adalah bagian Kemanusiaannya FPI Beliau ini adalah ketuanya Dan berperan penting Dalam semua peristiwa alam, maksudnya kejadian kalau m i s ada l n y a a gempa dan lain sebagainya atau banjir dan lain sebagainya beliau termasuk orang yang turun pertama kali yang mengkoordinir atau mengkoordinasi anggota-anggota FPI ini Habib Ali Alhamdulillah mungkin nanti bisa share dengan kita, kemudian disamping Habib Ali ini adalah Habib Usman Soekarno Arsal beliau ini adalah、uh, seniman tapi selalu b e r h a l w a t jadi tidak mau muncul kemudian disampingnya itu adalah a d e k、uh, beliau Habib Ahmad oh bukan ha i a ha ha ha ha ha ya itu belum kenal Habib Zadang Al-Kafir ハビ a ジュ a ーでハビブアハマティアダラハビブアハマティアラサルソーランポンウサハデンジュガープリオニージャグウシラトヤジャグウビラディリーサイムゲンギザタピジャラタロウバニャンマハロスアダパ i セセ r センディリラビアディアピザプリジ i ランダンアパインディマスティアデ tapi saya pernah merasakan bagaimana didorong sama dia sampai terpental kurang lebih berapa meter itu waktu, l i meter a m mungkin saja tapi jangan diperagakan disini nanti kemudian eh, disampingnya eh, Habib Ali、eh, Arsal, Habib Ali Agung Arsal、eh, beliau salah satu pendiri sekolah internasional di ジャガータ t a 代はどこに a くの何を言う a 何を言うの何を i う i 今日の n の日の u の日の日の e の日の日の日の a の日の日 a 日の a の日の日の日の日の日の日の日の日の日 ya? の日の日の日の日の日 a p a 日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日 Dan juga pemilik、uh, warkop p u a k a l e di jalan pol tangan、uh, pasar minggu mungkin nanti teman-teman bisa mampir ke、uh, warkop beliau, diskon, teko gratis nggak tahu kebijakan beliau. <SILENCIO> <SILENCIO> tapi mungkin nanti harus ada kode sendiri, tapi kodenya harus, harus ada koordinasi sama Mas Gandhi ya. Gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> Kemudian di samping beliau itu adalah Habib Monggo Monggo s a l u Allah Muhammad Allah Muhammad Salah Gak pas kalau takbir gak pas nih Kemudian、uh, yang ada di depan saya ini Bukan depan sini ya, samping berarti ini ya, ya Samping saya ini、uh, Habib Hashim Arsal Al-Habshi Ini semuanya tadi Al-Habshi kecuali ini Al-Hamid ya、uh, Ini Habib Hashim Arsal ini adalah Beliau adalah pakar komunikasi Beliau termasuk salah satu orang yang membesarkan Lion Air Mungkin nggak tahu sekitar tujuh tahun yang lalu ya, tujuh tahun, tapi beliau sekarang sudah keluar dan beliau juga mensyukuri bisa keluar dari Lion Air. Kalau, kalau tidak keluar dari Lion Air bisa terjebak juga dalam peta politik sekarang ini. <laughs> Mungkin untuk、uh, karena sudah satu-satu、uh, dari saya perkenalkan, karena nanti saya tidak tahu harus mulai dari mana n i h やりた i や a たいやりたいやりた h a m たい l りた l やり a いやりたいやり i い a りたいやりたいやりたいい サラダのアラブサラダアラブサラダの シャーノン、セーフのエクアウトリオニー、ドファルパインドスクール、ランマー、アントンパナトフォード、サイアル、ダニオ、ナン、リ、ヤモンキン、ソ a シキュー、ドネル、ナン、ドンジュエン Gal ォーマティー、ソ l ラサイア、ダンディ、ヤハンドラ、ダナプリオ、アシェラ。 サビサダーさん、ソフトモアンツモアビジネ。ヤンビキンセンガツンタンクティガタディチャノウベタッピーラントレイドパディバラサヤです。 n Gak g p a a l u cerita dikit deh Oh,、ya. biar besok pagi saya ada tugas makanan <SILENCIO> <SILENCIO> Itu masih tanggung jawab saya、uh, Sebenarnya saya juga mungkin seperti umumnya orang yang tidak begitu suka Dengan apa yang saya lihat Sampai pada satu、uh, kejadian Ada seorang ulama di Jakarta yang bagi kalangan kami Orang tua yang luar biasa Meninggal dunia Lalu ketika itu saya melihat Beliau pemimpin FPI ini datang Orang waktu itu p a r n a lihat s e b e l u m siapa ini orang a、oh, Ini yang namanya FPI Ketuanya ini hati riziknya udah Saya pikir begitu aja Saya n gak terlalu hawil tapi Ada satu gerakan di hati saya Tapi t e t a p saya gak mau d a t a n g Masih merasa aneh mengigratkan Saya gak g luka dan lain sebagainya lah Biar-barian b a s a ketemu n s y a a a h Kalau saya bukan bagian itu Saya bagian kemanusiaan Jadi kalau d e rantum ada kebakaran <SILENCIO> apa Bisa dibantu hubungan saya <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Terus、uh, Pada satu kesempatan t e m a n saya ngajak saya Untuk pengajian Keberan di tempat beliau saya kaget Saya pikir saya coba untuk datang Dengan berat hati Awalnya sih ya, Tapi saya pengen tahu lah Karena saya terdidik Dari ayah saya Suka berhubungan dengan Semua orang dengan mudah s a Yang lihat a y saya pernah rasakan seperti itu Tapi saya datang Sampai ada satu pembahasan Waktu itu、eh, Dia Membahas masalah tanah fadak アこヤ、セジャラ、イスラミニカのサイントマスクサラサスセンセティ a ダンセプタニア、サスワトヨンがディセンセティス、ラギリフ a d モン、シングルアウトトトゥファノリアクタサイアリトゥ、ベグロン、ヤピートゥス、ボタニア、n ススタナファダ、ミシアファン、アンドゥンベラ、セドトゥファティマカ、アン a ゥフォニャジダ、ア a ゥ、セドゥノオバカ、スワヤナビ、ポロンレティンサイア。 サーバーのページを 見, 見いいをつけたら、フスのフェスのフ、so、a スのフェスのフェスのフェスのフェスのフェスのフェスのフェスのフェスのフェスのフェスのフェスの Dengan Ahmadiyah Beliau k u r a n g ngajar dengan kita Terjadi ya Kejadian di Monas Entah gimana proses waktu itu Beliau ditangkap Yang menurut saya juga y a saya melihat Itu Ada Ada politik dan lain sebagainya Saya tidak bicara disitu Sebenarnya waktu itu Dari situ saya ingat kemarin Saya sempat ngomong パリパはセカミウリオ、マケハリニ、キトニ、マシー、トラウ、アペ、サイアメイケルタン、マンブリオリオール、エラファームレス、モンドタクナ。タナセフ、モンキン、サトサトニア、ヤン、モネマニブリオ、サマジュピアラ、ワキトゥ、ジュブラン、ペラパンブラン、ソブロマサフジョバン、アンテティアアアリゼ、イサナ、キキアアリゼ、イカタラン。 新たな試しを見ると、私は何ですか何ですか何ですか saya bilang, Antum ini permasalahannya satu kalau a n a k ingat-ingat dulu z a m a n Pak SBY Antum di penjara orang taunya h Ahmadiyah tapi waktu itu tema Antum ini demo anak-anak ini bukan karena Ahmadiyah, ada lima waktu itu saya ingat salah satunya meminta bensin diturunkan kedua bahan pokok diturunkan ketiga、eh, nasionalisasi aset negara keempat eh, eh, Namru yang sekarang Siti Fadilah dipenjarakan, menurut saya secara d o l i m karena saya kemarin ketemu saudaranya.、Oh, Namru itu mungkin a n t i banyak tahu lah, nggak perlu saya bicarakan di sini. Nah, terakhir Ahmadiyah, tapi bagaimana orang fokuskan media, mau fokuskan dia hanya sebatas Ahmadiyahnya? Ya udah, sebetulnya ada kejadian di sebelumnya itu ada bentrokan. yang sebenarnya juga tidak diinginkan terjadi namanya masyarakat kalau diturun、oh, ya seperti itu nah dari situ akhirnya saya terus berusaha menemani beliau di penjara, saya ikutin dan lain sebagainya, beliau punya sifat nih paling sensitif buat kemanusiaan, jadi ketika itu saya ditanya, waktu itu memasuk m e m a s u FPI, saya ditanya jadi an anda nih sukanya apa, kegiatan anda nih apa s e b e n a r n g gak ada, saya paling Kalau di rumah ada banjir, saya terima orang-orang untuk tinggal di rumah saya, saya siapin makan dia, dan lain sebagainya. Akhirnya dia langsung berpikir, yaudah, nanti Anda bantu ya, y f p i Bantu apa? Saya bilang, saya nggak bisa. Adalah bagian kemanusiaan, bencana, dia bilang. Saya bilang, yaudah, insya Allah apa yang saya bisa, saya bisa. Saya coba kerjakan. Sampai munas, saya ditentukan sebagai ketua ilmi, 2 0 0 8 lima tahun berikutnya Sebenarnya saya sudah mengundurkan diri Tapi ketika itu saya dipinta lagi maju Ini memang sensitif luar biasa Beliau Jadi、okay. Ketika itu pertama kali saya dites itu Kasus jebolnya Situ Gintung Kalau ada yang tinggal disana Nah itu mesgitnya Alhamdulillah termasuk yang pertama membersihkan itu Beliau punya target selalu begini Baik di Aceh Tsunami yang beliau pimpin langsung, bagaimana caranya meski dibersihkan terlebih dahulu dan dijadikan menjadir, posko? Itu ketika Situ Gintung, saya baru pulang rumah, belum sempat nyalain lampu, beliau telepon saya. Waktu itu beliau, entah dengan atas, ya, ya pokoknya beliau telepon lah, beliau jarak, ah, Ali udah denger belum, ada kejadian. Apa b i h Situ Gintung? Apaan tuh Situ Gintung? Gimana sih, aneh di dalam bisa tau, NPK aja. あュレーチャーと、キュトギントント、ジボン、マニャフォルバン、ブランカティ。イ Anak-anak、uh, udah disana bikin p o s k o Mulailah mereka bekerja sehari, dua hari, tiga hari Terus seperti itu Sampai saya terus terbiasa Dengan mereka、uh, Disamping situ g i t u n g g ada k a komplek Kita bikin papan tulis、uh, Kami siap membantu Memperbaiki、uh, Kami siap membantu membersihkan rumah Anda a k h i r n y a kita dipanggil sama tetangga-tetangga gitu ya ini sama-sama lah seperti a n g e m a n t u m semua a n a k a n a k Indonesia yang punya jiwa menurut saya peduli terhadap saudaranya luar biasa <tuk> saya kalau bicara jujur saya lebih baik memundurkan diri karena saya agak kadang ngeri juga melihat mereka nih kalau ingin m e l a k u k a n sesuatu tuh kiai saya kadang suka takut kayak kasus Padang misalnya 2000 berapa t u g e m p a Itu gimana caranya mereka mau bantu orang Kadang saya juga belum Beri mereka pelatihan dan lain sebagainya Misalnya ada satu tanah Yaitu tanah、e, perkampungan itu Teruruh abis Mereka rombongan d a t a n g Saya ditelepon terus nih Di Jakarta bilang, Apa yang mau dikerjain Ada caranya gampang Apaan? Kita siapin mesin, air Kita semprot, tanahnya t e a n g k a t Orang atau jenazahnya pasti keambil Itu、oh, bagus juga Tapi karena Udah didahulukan ada kelompok、oh, Lain mungkin dari luar atau apa Dengan beko jadi begitu diangkat Begitu kena tangan putus dan lain sebagainya Warga udah keburu marah Jadi warga ngangat udah sekalian aja kita kubur langsung Tapi anak-anak semangatnya Tetap ada mau bantu Mau ini tuh luar biasa sampai detik ini Dan sampai detik ini Bima kami masih menangani Yang kemarin banjir Aceh Silahkan、uh, mohon d i d o a k a n insya Allah kami lagi bangun kurang lebih 50-150 rumah Dan saya sendiri lah yang, bukan saya sendiri, kami dan teman-teman di sana m e m a n g g i itu Uangnya juga saya dapat dari semua s u m b a n g a n k e kumbangan dari umat ya Saya sendiri bingung, ya, begitu kita diperlakukan seperti itu kok, umat malah tambah percaya, percaya luar biasa Makanya hari ini saya agak gelisah, seharian karena kalau antum ikutin、uh, apa namanya, beritakan Beliau harus dipanggil ke Bandung dalam kasus yang ya sebenarnya untuk tahu lah seperti apa Kasus demi kasus dan l a i n l a i n n y a Saya hanya mau katakan、uh, beliau sama seperti Kiai yang punya rasa perduri di negara ini Mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu dan kita hanya diperlihatkan secara media Kita tidak tahu seperti apa Beliau orang yang sangat-sangat-sangat cinta NKRI ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタ s ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、ブラタン、 TNI mulai dari atas sampai bawah harus merasakan hidup harus tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang sengsara. Kenapa sih mesti atasannya melulu yang, yang, yang hebat dan lain sebagainya b a w a h a n y a nggak itu sampai hal-hal kayak begitu terus dipikirkan di, di, di kepala beliau. Memang beliau paling sensitif kalau urusan maaf terus terang paling sensitif kalau urusan agama. Jadi waktu di penjara pun beliau ditaruh di penjara itu di tempat、uh, khusus b a g i a n narkoba. Gue ngajar, seperti biasa. Kurang, k i a i kalau orang masuk、uh, penjara itu, pasti di, d di, celananya dipotong. Karena takut dipakai katanya buat b u n u h diri. Celananya jadi pendek. Ketika d i a s h o l a t Jumat, dia lihat, ini kok p ada buka saurat semua. Nah, dia bilang, kenapa? Oh, iya, ini... nggak boleh d e p u t a r takutnya dipakai buat ini oh nggak orang bunuh diri dari atas loncat bisa di kamar dia jedotin p a l a terus terusan bisa ini nggak ada alasan begini saya nggak mau t a u m a k s u i n a orang sholat mesti tutup a u r a t n y a akhirnya saya datang besoknya ali besok bisa datengin KN bisa buat TAPU, ya, deh buat tapeo dia datengin deh datengin sekali dua kali terus berkode kode k a y a ternyata buat ini mereka sholat pertama kedua buat mereka kalau tidur di lantai itu buat tutupan Selimut、oh, Terus beliau dalam setiap harinya tuh Di penjara ngajar seperti biasa orang Cuma memang orang Kalau di dalam penjara n Gak g bisa keluar kamar kecuali ada ya sesuatu d a l a m sehala h Jadi karena keberadaan beliau ada disitu air Yang tadinya tingkat atas Semua pada turun ke pengajian Dan maaf ketika itu Kondisi air memang sangat memprihatinkan Itu waktu itu di polda Mudah-mudahan sekarang n gak g seperti itu Jadi n g gak semuanya setiap hari mereka bisa mandi Kondisi badan yang Menurut saya maaf Ki agak wow Yang luar biasa Tapi tidak pernah sedikit pun saya lihat di diri beliau ini Menutup hidung dan lain sebagainya p a l i n g kalau kita mau lihat Pas Mahathir diam b a g i a n minyak dan disurut Saya b a g i a n lah ke minyak dan lain sebagainya Jadi sebenarnya beliau Punya sifat kelembutan dan lain Luar biasa Di perlakukan seperti ini Saya juga banyak mengikuti hal-hal Yang menurut saya Saya di FVD nggak masuk akal n i nggak mungkin kita tembus urusan ini tapi ya karena beliau yakin dia jalankan walaupun seperti tadi pak Jb yang nggak ada orang yang sempurna dan sebagainya kesalahan mungkin dalam bicara perkataan sikap dan sebagainya itu normal ya, manusia puluhan ini ada makhluk tuh orang lainnya t a u pun tapi saya tahu benar bagaimana beliau mendidik kita kita n i h、oh, sampai kita bisa cinta seperti itu pada beliau makanya kalau ada istilah pembubaran lah ini itu saya bilang、eh, ini orang aneh mau nyuruh bubar-bubar emang terus kalau dibubarin orangnya hilang gitu ini orang pemikirannya sama orang-orangnya sama pasti tetap ada i n gak pengaruh bagi saya sampai saya pernah bilang, saya dulu pernah usulkan sama adik-adik kalau menurut Ali bubarin adik BP kejadian ini kejadiannya siapa yang ngelakuin kok habib 私たちはそれを見ることができます。私たちはそれを見ることができます。私たちはそ o を見ることが i きます。 minuman keras lah misalnya seorang ibu yang udah g a k kuat misalnya di satu daerah kerjanya a n dagang minuman udah dikasih surat teguran ini itu dan lain sebagainya g a k mampu anaknya pulang harus ngamuk-ngamuk n g a d e p i n istri nempeleng n g a d e p i n orang tua ngamuk dan lain sebagainya dia udah bingung karena p a ada satu tempat misalnya minuman keras yang harus di, di, di, di, di, di apa namanya dilarang dan lain sebagainya karena di tempat pertampungan 私たちは、私たちは、もたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 r ち a n たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 r ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、私たちは、私 a ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た a n 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、n たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちたち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私、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 walaupun prosesnya s e b e n a r n y a kita n gak g mau itu keluarin ini anak ibu karena kadang-kadang wanita-wanita yang dari kampung ditawarin untuk kerja dan lain sebagainya n gak g ada diambil, dibawa ke tempat hal segitu kamu bisa bayangkan kondisi-kondisi seperti itu dan ini terus ini memang n Amar i a Pak Ruta y n mengungkar ini barang yang, nahi m u n g k a r n y a ini sesuatu yang jarang orang mau pegang,、nah、problemnya masalahnya terlalu ruwet bagi a ketika pemilik-pemilik bar-bar begini nih, bisa kerjasama dengan o r a n g o r a n g punya kekuasaan, itu kan menjadi repot Itu yang menjadi masalah, sehingga saya selalu katakan, "Tapi katakan gak butuh Indonesia ini ada DP buat apa DP?" Kalau udah semua berjalan dengan baik, ya sudah, jalankan saja. Jadi saya juga sebelumnya terima kasih bisa dapat kesempatan bicara di sini.、Uh, prinsipnya yang paling utama, saya minta dibuahkan, insya Allah dari antum, utamanya Kiai Guru Kita, dan antum semua kondisi yang sekarang. Terus menimpa saudara-saudara kita, dan alhamdulillah hari ini pun, e h w a n e h w a n saudara-saudara kita. Sudah banyak yang diistiqam untuk hadir acara besok、uh, untuk doa bersama untuk kebaikan khususnya Jakarta. Nanti. Nanti. Ya nanti.、Oh, ya, nanti. saya nggak sadar a di jam 3 nih. Emang Gani b i l a n katanya mulai jam 8 kalau bisa jam tiga. Saya bilang n g bener nih. m a k a saya lihat, masya Allah luar biasa saya kayak m e l i h a t 2-1-2 s <tuk> a d u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 バイクの時に、バイクの時に、バイクのイクの時に、バイクの時に、バイクの時クの時イクの時に、バイクの時に、バイクの時バイクの時に、バイクの時に、バイクの時に、バイクの時に、バイクの時に、バイクの時に、バイクの時に、バイクの時に、バイクの時に、バイ Walaupun kita juga tidak berharap Dan saya paling marah di, di, di f p itu Kalau ada orang melakukan hal-hal yang seperti itu Dan saya tegur, bukan tegur, saya marah benar Makanya saya di kemalu saya, saya katakan Anda bantu tanpa melihat siapa dia Dia mau agama apa, etnis apa Karena saya n a n g a n i n hal-hal kayak gitu Ada tetangga saya Orang、uh, Saya mau t a h a bus binikma, bukan mau sombong Tetangga saya, Kristiani, sakit、uh, Apa, stroke Karena dia harus makan obat berkepanjangan, ya kita tangani setengah tahun, setengah tahun lebih n gak g ada masalah. Selama kita bisa, apa yang kita bisa lah. pagi kurang lebihnya seperti itu.、Uh, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, kurang pas. Sekali lagi saya berterima kasih. Bisa berkumpul dengan antum semua disini. Saya jadi merasa punya saudara yang luar biasa lagi disini nih. Yeah, melalui kita punya guru. Biar Allah panjangkan umurnya sehat. Dan terakhir juga, saya suatu kebanggaan Saya katakan tadi Ma, Pak h a k y a Waktu beliau mengatakan tentang Menegur lah, menasehatilah Kepada Ibu m e g a Tentang perkataan yang seperti itu Itu juga membangkitkan anak-anak、e, Ormas-ormas yang ada Ketika itu, ketika Antum katakan tadi Saya bisikin tadi y a m a beliau Seperti itu、e, Itulah tugas kita, kalau memang b a g a i m a n a mereka saudara kita semua layak Di n a s e h a t i yang たくみん Takbir dan takbir ada bedanya, tergantung hulu ledak rohaniyah Anda bagaimana kan begitu.、Gitu? Ya, jadi, jadi Anda jangan terjebak oleh, oleh output, Anda harus mempelajari inputnya. Satu ya, jadi saya ingin pesan dua hal nih, setelah beliau ini, Habib Ali. Yang pertama, tolong yang sempat pelajari surat Al-Hujurat. Jadi, サモアやんプロチュラスカンダリムのジョーカン、アタチャー、サリヨス、アンダーやん、アンダーキャタウィー、タンディキトイプリクマンエプロチュインジャアカンファシキュビナパイン、ファタペイヤノアンドシフュー、コマンピチャー、ファトスピーハアラマファアルトムナチミン。ネトアンダプラチャリ、プラティ、ース、ポニャー、ホンダキャン、シャンギー、モンキャン、アカンダティタタ、コンダミナ fakta-fakta. Saya tidak membela siapa-siapa. Memang hidup h a r u m k r s イトゥクンズワチラス l a k u m クリュシアン、ワホアフェローラクマアザアントヒプシアン、ワホアシャルラクニ n i r u m a r s yang kamu benci jangan-jangan dia yang baik bagimu dan apa yang kamu sukai. Jangan-jangan itu yang berbahaya bagimu Ini terus-menerus kita pakai Jadi alangkah indahnya Kalau ada komunikasi gini seintensif mungkin Karena Anda sudah membuktikan selama ini Anda aman Karena Anda juga tidak pernah n u t i n g n u t i n g orang secara tidak adil Anda selalu insya Allah Selalu seimbang di dalam memperlakukan apa saja Ini pesan yang pertama Pesan yang kedua Saya sebenarnya sudah tulis di Dua kali di kompas dalam sebulan ini Saya pernah bertanya Dengan pertanyaan yang agak diplomatis kepada yang bersangkutan ya. Ini Anda kalau memenang, mau menangkan Ahok di pengadilan maupun Belkada, itu sudah simulasi akibatnya a u belum? Apa sudah di, disimulasi? Kira-kira nanti gini, gini, gini, gini. Dia jawab, sudah Cak, sedang disusun. Padahal saya kan... seharusnya pertanyaannya kalau akademis, kalau penelitian apakah, apa benar anda punya rencana untuk memenangkan Ahok m a k s u i n y a begitu saya n gak g nanya gitu, saya langsung ini kalau Ahok mau dimenangkan, anda sudah simulasi belum? oh sudah aja, ya. ya gitu <SILENCIO> <SILENCIO> jelas ya <SILENCIO> itu di saya nulis di bangsa yatim piatu di alinia kedua, kemudian saya katakan Bahwa ini ada seseorang yang diupayakan maksimal untuk menang di pengadilan maupun di pilkada. Dan untuk itu harus ada pengamanan sebelumnya. Maka terjadilah pembulian, manipulasi, tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, penghancuran karakter kepada orang yang kira-kira akan ribut terhadap rencana Anda itu. Itu sudah saya tulis kok sebulan yang lalu kok. yang itu Dan seterusnya. Nah. Tetapi mungkin ya itu semua sudah jelas, sebenarnya sudah, sudah terjadi, meskipun efektif atau tidak kan itu, itu tergantung, tergantung kejadian di medan perangnya kan begitu. Tapi itu sudah jelas seperti itu, jadi mohon dikenali perilaku baku dari orang yang sedang berkuasa. Sebagaimana yang dikatakan Pak Yayi, yang tadi kita t a k a n tadi, loh semua milik mereka. Terakhir kemarin saya sempat dikontak lagi. Untuk yang tadi saya ceritakan di puncak-puncak itu saya bilang, setahu saya kepolisian itu bukan aparat pemerintah. Pemer... Kepolisian itu aparat negara. Negara itu rumahnya rakyat, miliknya rakyat, sehingga tugas polisi adalah membuat pagar untuk mengamankan rakyat. Siapapun saja rakyat itu kan gitu. Nah jadi dia... Sampean salah kalau meletakkan diri sebagai alat dari kepentingan pemerintah dan pekerja untuk itu. i n i yang tadi saya sebut manusianya manusia k a u l o h di Indonesia. Jadi ini sebenarnya keraton. Bagaimanapun PDIP itu ya kerajaan Soekarno. Ketua PDIP dan semua keputusannya tetap anak-anaknya Soekarno dan cucunya Soekarno. Sama dengan demokrat itu mau mencalonkan siapa untuk Pilgub. DKI ya itu keputusan rajanya bukan keputusan partainya kan gitu Jadi ini kerajaan Jadi ada Indonesia adalah kumpulan Adalah wilayah yang diperbutkan Atau dikerjasamai oleh kumpulan kerajaan-kerajaan Kerajaan terbesarnya adalah kerajaan Bung Karno Kemudian ada kerajaan SBY Yang tidak meneruskan kerajaannya adalah Pak Harto Karena Pak Harto sangat serius menjalani Islam sejak tahun 89, maka dia tidak berpikir untuk berkuasa lagi. Ini serius. Sekarang ada kerajaan-kerajaan yang sekarang dibikin baru juga ya, yang yang <tik> ya, ya kerajaan barulah. Yang ya kalau perlu kalau masuk mesjid ya pecian, kalau masuk k b n g i t u l a h j e l a s j e a gitu kan. Itu, itu juga bikin kerajaan dan Kenapa kerajaan bisa jalan? Karena manusianya terutama kelas menengah itu adalah orang-orang yang mentalnya ngawulo. Ngawulo itu mengabdi. Dulu orang-orang mengabdi kepada raja karena mereka punya verifikasi panjang. Bahwa raja ini adalah manifestasi dari kekuasaan Allah. Di zaman tradisional. Di zaman modern tidak ada verifikasi spiritual. Maka yang penting mereka mengabdi kepada raja. Siapa yang s e d a n g j a d i raja? Meskipun rektor, meskipun doktor, profesor Mereka tetap cita-cita adalah n g a w u l o kepada kekuasaan Mereka entah mau p o k n y a n g l a m a r apa siapa tau h ditilpon Untuk jadi staff menteri, kayak staff ahli apa k a k Komisaris apa k a k Pokoknya yang penting mereka Kalau dalam wayang namanya sumantri n g e n g e r Anda pelajari ramayan a Suman tri n g e n g e r Itu bedanya dengan Suko s r o n o Nah sumantri n g e n g e r ini adalah mental kita semua Mental terutama kelas menengah Sudah meskipun pinter kayak apapun Hebat kayak apapun Tetap tujuannya adalah mengabdi kepada kekuasaan Dan Alhamdulillah Anda kumpul ini Karena Anda bukan sumantri Anda adalah sukosrono suku, Sukosrono yang miskin Tapi punya harga diri Ya Allah beliharlah kemeniskinan mereka マスオちゃんがパイアンティーチャーハリカンマポンマンポニアンティーシャンブニーカンジャティーンいパイアンサースマスオちゃんがパイアンティープリアーカンミスキンアニアンドタラサイアいゴチャーアンキットパラアンダカンソンンンンジューカスマスオサイアンティー n ティケ i アキニチアン m u l i h a r l a h kemiskinan mereka Supaya mereka tetap punya harga diri Daripada begitu kaya mereka kehilangan harga diri Kan mending miskin daripada Miskin punya harga diri daripada kaya Tapi tidak punya martabat kan begitu <SILENCIO> Tapi saya tahu dalam hati anda Jawabannya kita sih pengennya ya kaya Ya punya martabat b u a h a y a yang pertama Untuk anda dan teman-teman Yang kedua untuk Habib Ali dan teman-teman FPI ya. Yang pertama gini Anda ini Kita ini sama Allah dikasih perangkat-perangkat Dan salah satu fungsinya adalah untuk sensor Jadi misalnya lidah itu sensor untuk kesehatan Kalau anda terancam sakit gula Lidahmu gak mau gula Kalau anda terlalu banyak asam anda Lidahmu gak mau kopi Itu langsung gak mau aja Itu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa wacana Lidahmu gak mau nah, Sekarang terhadap medsos yang seperti itu, anda harus punya sensor, harus mengembangkan kemampuan sensorship di dalam diri anda. Ini kayak misalnya saya j u r i puisi t u ya beribu-ribu puisi saya baca itu saya pakai sensor aja. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, aku pakai sensor aja. Jadi tak g e l o k ini seru aku, gitu loh. Makanya saya tidak pernah baca buku karena tak sensor aja ini. 何故の場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場 n は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合 シニマンディダーマンディス n ットロハニアワンパルプケジャーニャーローエスタティカトロースラトスポジャンローシニルパプキャンチェットニャーイットジャンチェットマンタルキャンローヤングアムマクショットキャンチェッ u ニューパプキャンキャンファスイットサストラプキャンキュンブランカタカタイットモセキトプキャンプニーニャンモセキトゥヤングリパレットニーイットキャンプキトゥナ Makanya ilmuwan, ilmuwan itu rohaniawan Tapi orang modern menolak Rohania, Rohani itu dipilahkan Beda spiritualitas, beda sama Intelektualitas, beda sama estetika Makanya filsafat modern yang berlaku adalah Science, estetika sama apa, Religion, kan begitu Tiga-tiganya itu Adalah satu metabolisme Di dalam diri setiap manusia Jadi jadi menurut saya Kembangkan sensor, m a s u d untuk hondaknya ya カロアンダムジャンジニー、カロパケアルコアン、インジャークンファシキュンナパインファニュー、カマロスタペヨン、トラダプリタ、トラップコパトップパンジタロス、モノリティカムバリ、チャリパン、カマナマナ、パドサ、リコパス、ビザトアラトゥ、ダムケンマス、ノバンダン Kalau kamu iman, anda dilindungi Allah-Allah. Kalau kamu bertakwa sama Allah, Allah melindungi kamu. Dan salah satu cara Allah melindungi adalah menghadirkan getaran malaikat itu sehingga anda aktifasi dari jiwa anda sehingga dia melindungi anda. Anda tidak akan, tidak akan terkontaminasi. Meskipun secara ilmiah anda tidak punya literasi untuk mengatakan ini benar atau tidak, tapi anda punya sensor. Ini serius mas. Jadi ringan pekerjaannya. Itu loh. カマラナジ r ーランガン l e ソントンボアディドガ a ニカ n ェンドルウォンガンソーラ、カムボロノノマルディカオラ c ジャンソー m トキトキト r a キバダオランソーラ、インイトオラ a マイヤトロン m モラ a ポケマナジャラガムジャ o ランソーラ、ポケマナジャ r チン a ュンアタンのティアンマナポケ a ナ i ャロセフェレイトキャプ a キンソママンシアシュパイカムビションビジャガンマナイ a ンソーラマネアンテ k ティテ a ティティティ n ィティティ m ィティ a n テ s ティティティティティティティティ bedakan mana yang s o l テ h mana yang tidak Bukan kamu berangkat,、ah, ini soleh saya deket, ini gak g soleh. Kalau k e l i r u gimana? Nah, kedua-duanya silahkan tempoh. Dinamis, kan gitu. Apalagi sekarang banyak talbis. Yang kita sangka soleh, belum tentu soleh. Karena kesolehan itu di parametri atau dikasih kriteria simbolismenya. Tidak pada perilakunya, kan gitu. Jadi ya pesan saya, s e n s o r s h i p n y a itu. Itu, itu beneran mas sensor itu nanti akan berkembang tidak hanya ke berita ke apa saja kalau ada momen di sana polisi cegatan anda tidak punya sim anda tidak akan lewat sana karena anda punya, anda punya sensor kalau terpaksa ke pergok malah ikat yang kasih sensor polisi tidak bisa melihat anda loh itu loh ini serius loh ini beneran ini beneran loh wa ma romai ta iz romai ta wa lakin a l l h r o m a kan begitu Itu sangat-sangat nyata Bukan tidak nyata Orang-orang ini sok, sok Modern, sok intelektual Seolah-olah dia tahu Segala sesuatu wah Dia k e n t u t n y a tidak bisa melihat <SILENCIO> Ketika di ruangan Ada sepuluh orang tidak tahu yang mana yang k e n t u t Akhirnya tuduh-menuduh Kamu ya, enggak, enggak kamu Semua akhirnya ada ngaku, yaudah kalau gitu Hantunya mesti gitu kan <SILENCIO> Terus hantunya ngeluarin tangan sama wajahnya dari tembok, saya nggak lo gitu aja, <laughs> coba gimana? Kalau anda suatu hari ini bertengkar terus nanti hantunya yang keluar lo, gitu loh. Itu satu. Untuk teman-teman ini, kita ini punya dilema sebagai orang Islam.、Start. Ini bukan nasihat, tapi ini saya saling mengingat tawasoh i l h a k Jadi kita tuh bingung kadang-kadang dalam hidup ini. Kalau kita omong-omongkan informatif kepada orang lain nanti kita jadi riak. Tapi kalau kita sembunyikan kebaikan kita, orang menganggap kita buruk. Yang mana yang benar? <Syukur> kalau antum n gak g ngomong tadi mana mereka tahu kan? Betul gak? <Syukur> Tapi kalau, kita, kalau beliau umum, terus bikin acara dimana-mana untuk mengumumkan, jadi pamer. Jadi takabur kan begitu. kan repot kita, maka kita harus punya keseimbangan, kapan informasi itu wajib disampaikan makanya m a t r i k s 5 itu wajib sunat, mubah, makro, halal itu, itu untuk bekal presisi di dalam setiap langkah sosial、Dan、sekarang berdoa aja bingung kok kalau kita mau nurutin dialektika kehidupan, kita bilang ya Allah kadang-kadang kita berdoa dengan ceramah kepada Allah satu artikel dibaca ya Allah キャ l ーとピノキリヤンココサアニ n さんがボリミアル。あたし、トゥコサ a a キマナアジャサンビランナカジプラカニャ、コステ a アラティカンジャニー。Teacheramai、スパケマナヤンカオ、フ d ルマンカンジスラティニ a ィ、ワジョー。マンロットアナリシス、プロフェッサー、インイヤー、ワールドコスティアラティカンジャニティカンジャニティカンジャニティ、スパケマ o ヤンカオ、フェルマン a ンジスラティニティ、ワジョー、マンロットアリシス、プロフェッサー、インイヤー、ワールドコスティカ Ya berdoa aja kita kadang-kadang susah. Kita berdoa mintanya banyak lagi. Satu kali, satu kali doa bisa 10 menitan d itu bisa ada 50 p e r m i n t a a n Coba bagaimana coba itu? Ya Allah kan, kan, kan kok n g g a gas teman sih. Kurang apa saya kasih kamu itu? Semua sudah dikasih. Kamu hidup tinggal hidup makan tinggal makan, b e tinggal b e Kurang apa rahmat? Tuhan Ya a l l a irfikumatuka ziban kata Allah. パニャアマトミンダーモ。いとげプンルチューカーウィン。ジョージューロパナーとアキナインナシラウスアナロパナータンベロ。いとわたしのフラパプミンダーン。と。なんで、アキニャカンオプマ、アティナフィトニャハサン。あけなきだ、ポケモ e アマロイアロー、ヤモン、アフィアロー、ポトスラー、アタスラー、マノット、マノット、マノト、アキニャラプルアッチューマチ Begitu kita tiga hari Tidak berdoa Allah datang lagi Sombong kamu ya sekarang <laughs> Sombong kamu ya Kok n gak g minta kamu Uto'uni astajib lakum inget Gitu lah <gaduh> Kapan hari katanya Apa g e r a g a s Jadi kita mesti tahu presisi Dan Indonesia ini kehilangan presisi Kehilangan presisi, apalagi memang tidak cari presisi, Abid. Memang mereka tidak cari kejernihan dan ketepatan. Misalnya hoax di, di apa, sekarang hoax ditertepkan, metos ditertepkan. Bagaimana mungkin d i t e r t i p k a n Karena yang disuruh m e n e r t i p k a n adalah orang yang punya kepentingan terhadap hoax. Betul nggak? Bagaimana? Kalau diserahkan si A, dia hanya akan m e n e r t i p k a n yang merugikan dia. パキュアンペティアンヤーカンマンルゼペンヤンマルギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ p ギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ キャポミンピナンイトキャポミンピナンイトアタライマチナ a トラタプサニアヤンカムピンペンポキトガムプロシティンサティアブグロフタリムルト i イトアタラインドネシアタ begitu kalau pemimpin. makanya di Quran tidak pernah ada Allah menyuruh kamu jadi pemimpin. Yang Allah suruh hanya pandailah mencari pemimpin, kan begitu? Pandailah mencari, belajarlah bagaimana mencari pemimpin. Al-Maidah itu di surat lima puluh delapan ya ada.、Eh? Jadi urusannya adalah mencari pemimpin, bukan menjadi pemimpin. Bukan supaya dipilih, tapi bagaimana memilih. Jadi urusan パタティカ、チャロン、タピパタラ、ヤニャ、パナプラチャー、モメルピメペナパティチャ、カミキトゥ、サカシタウキア Trump Oke Fit Kalau <laughs> ada respon b i t Di Arab Saudi itu Ada seorang imam Seorang sheikh Yang dibiayai pemerintah Karena kakeknya dulu Sangat berjasa kepada Perkembangan Islam Beliau sering mengadakan selawatan di rumahnya Dan banyak Jamaah-jamaah atau tamu-tamu Dari Indonesia yang hadir Ketika maulid dan sholat maulid di rumahnya Ini saya cerita aja Beliau ini kalau ingin Nasihat dari Rasulullah SAW Beliau Selalu mencoba melakukan s y a r i sholatnya Sholat khusus Untuk bertemu Rasulullah itu Sampai hari ini belum pernah berhasil Sehingga kalau b e r i s t i h h o r o Itu beliau belum pernah berhasil untuk Mencapai satu kualitas kebersihan dan kesucian hidup untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Nah kalau beliau punya keperluan sesuatu yang sangat penting misalnya bikin m u s o l a atau bikin apa Itu di tempat yang sebelah mana, di tanah yang sebelah mana dia ingin tanya Rasulullah Dan caranya bertanya Rasulullah adalah beliau mengundang seorang kiai dari プリオディガシティケツ a ナトスプリオンアンティ h ィムダントプリストロータンプリオヤンケトモロスウロトスコムダノスウロタウアパティガシトガンバダシャヘニーカナキアイニスオランヤンサンアプロシーソオランヤンティダパナプトスウドウソオランヤン 僕は。